Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi afla baina qulubina fa subhana binimati ilaha illallah, wa Muhammadan abdu wa rasulullah. Allahumma shalli Muhammad wa, wa Jemaah salat Zuhur Masjid Jenderal Sudirman yang dirahmati Allah Subhanahu Kita lanjutkan materi tentang Akhlak Ekonomi Syariah. Saya ambilkan dari slide uh, Urgensi Ekonomi Islam. Karena ada satu satu hal yang harus saya sampaikan di sini, melanjutkan uh, pembicaraan kita terakhir yang kalau tidak salah kita bicara banyak tentang uh, Zakat. jamaah sekalian uh, kita remind lagi bahawa uh, Islam diturunkan. Khususnya untuk uh, Muamalah Untuk ikhtisod ya Untuk ekonomi itu memiliki dua Sasaran tembak gitu Manusia dan sistem Yang mau dibenarkan atau mau yang dikoreksi Oleh Islam pada dua hal ini Sistemnya dan Manusianya Sistemnya Allah turunkan syariat Ada ketentuan pedoman uh, Apa Persyaratan-persyaratan Ketika seseorang mau melakukan aktivitas ekonomi, uh, seperti tidak boleh mengambil riba, tidak boleh beraktivitas maisir, dan lain sebagainya. Itu sudah ada ketentuannya secara syariat. Namun yang selain itu tidak kalah penting, di Islam juga ada akhidat dan akhlak yang ingin memberikan pedoman berperilaku dari manusia-manusia yang memiliki harta tadi. Ataupun sekalipun tidak memiliki harta Bagaimana dia bertingkah laku secara ekonomi Ada panduannya Ada yang bersifat wajib untuk diikuti Ada yang tidak bersifat wajib Jadi ada yang sifatnya fardu Ada yang sifatnya sunnah Ada yang wajib, ada yang sukarela Dan sifat-sifat itu punya tujuannya masing-masing Jadi kalau sistem ekonomi Biasanya ketentuannya wajib Ambil contoh Apa-apa yang digariskan dalam dalam Quran terkait dengan zakat Dengan riba, maisir, dan lain sebagainya yang sifatnya meng, mengelola sistem Maka ketentuannya wajib Zakat wajib karena mau menjaga agar sistem berjalan dengan baik Kalau tidak ada zakat pasti akan ada sekelompok orang dalam ekonomi Yang tidak diakomodasi ...dalam aktivitas ekonomi. Terutama... Uh, ...masyarakat du'afa. Ya. Kita tahu bahwa Allah memberikan rizki... ...itu sudah ada kadarnya masing-masing. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Dan juga ada mekanisme di mana Allah memberikan rizki... ...tidak langsung kepada orang yang butuh. Tapi lewat orang lain. Kita ambil contoh, orang kaya... ...dia harus yakin bahwa harta yang dia yang diberikan oleh Allah padanya... Ada sebagian milik orang miskin atau mustahik yang memang Allah turunkan mekanismenya seperti itu. Jadi kita harus percaya buat bapak-bapak atau ibu-ibu di sini yang diamanahi harta oleh Allah harus diyakini bahwa harta yang kita pegang itu adalah juga milik orang lain yang Allah berikan lewat tangan kita. Ada yang nanti harus dikeluarkan berupa apa? berupa nafkah, ada yang dikeluarkan berupa zakat. Nafkah itu berarti apa? rezeki lewat tangan kita untuk siapa? istri, anak, saudara, family, ibu, bapak, orang tua gitu ya. Itu nafkah. Nah, kemudian pada manusianya ada tuntunan-tuntunan bagaimana mengelola itu. Bagaimana mengelola itu? Baik orang yang sudah diberikan harta atau orang yang belum memiliki harta bagaimana mengelola itu. Sehingga akhirnya sistem dan manusia bisa maksud maksud saya sistem dan perilaku manusia ini bisa mengantarkan manusia itu menjadi hamba Allah yang sempurna. Menjadi manusia yang betul-betul memaksimalkan hidupnya untuk mengabdi pada Allah karena memang dalam Islam tujuan kita hidup tidak lain dan tidak bukan kecuali beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun maka tentu saja dalam aspek ekonomi yang sangat berkaitan erat dengan bagaimana mengelola harta, kita ingin menempatkan harta itu sebagai instrumen yang memaksimalkan diri kita agar mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu cuma instrumen, Pak, bukan tujuan akhir dari hidup. Sehingga kita memandang harta itu adalah alat untuk memaksimalkan hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan prinsip yang ada dalam mengelola harta, maka kita tahu bahwa harta bukan sekedar untuk dinikmati, tapi juga untuk memberikan kemanfaatan buat orang lain. Ini kita sudah bahas berkali-kali. Intinya adalah bagaimana menjamin agar distribusi kekayaan dan pendapatan berlangsung dengan baik. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sukarela. Yang wajib, zakat harus ada. Riba tidak boleh ada, maisir tidak boleh dilakukan. Agar apa? Harta berjalan dengan sempurna, berputar dengan baik. Ada ada siklus yang terjadi dalam ekonomi. Kalau zakat tidak ada Pak, kita pasti akan mengatakan bahwa harta itu akan mengalir ke, ke dua fa hanya lewat produktivitasnya saja. Padahal produktivitas sangat dipagari oleh kemampuan. Kalau dia tidak memiliki harta bagaimana dia memiliki kapabilitas? Apalagi kalau kita tanya orang-orang yang lahir Tidak memiliki sanak family Bagaimana dia memiliki produktivitas Atau kita nanti di, di, di hari tua Kita tidak punya siapa-siapa Apakah kita juga diminta untuk berproduktivitas Tidak Mekanismenya sudah dijamin oleh Islam Kalau dia tidak memiliki harta Maka dia akan dipaksa oleh sistem untuk memiliki harta Yang pertama lewat zakat Sehingga dia memiliki income Dia memiliki purchasing power Dia memiliki kemampuan untuk membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya Sehingga tidak perlu harus Melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah Baik melacur dan lain sebagainya Atau yang di, secara adab Tidak diinginkan oleh Allah Seperti meminta-minta Pengemis Pengemis bukannya tidak boleh Pak Tapi adabnya dianjurkan tidak uh, Dijauhi Karena mengemis itu Pak Ada hadisnya Rasulullah mengatakan Berang siapa yang mengemis meminta-minta Tapi terus meminta-minta Setelah apa yang dia dapatkan sudah mencukupi hidupnya Maka sebenarnya dia sedang mengkoleksi bara api neraka tapi kita lihat di luar sana tidak ada yang berpikiran seperti itu karena boleh jadi orang-orang yang sudah memiliki harta tidak membina mereka untuk memilih pemahaman seperti itu akhirnya pengemis peminta-minta tidak memiliki harga diri kehormatan padahal kehormatan itu yang harus dijaga yang kedua tidak boleh ada riba kenapa tidak boleh ada riba agar setiap orang yang punya uang tidak secara sepihak mencari harta dan menyerahkan semua risikonya pada orang lain sementara dia tidak sama sekali memiliki risiko karena nanti jatuh tempo pokoknya dia hartanya bertambah sesuai dengan bunga yang disepakati atau riba yang disepakati karena transaksi berbasis riba itu sudah memastikan bahwa orang-orang yang berharta akan terjamin hartanya dan bertambah hartanya kalau saya punya 1 miliar saya masuk saya bungakan saja maka jatuh tempo harta saya bertambah sekian persen karena bunga atau riba itu sifatnya pre fixed pre determined ya tetap dan ditentukan sebelumnya padahal boleh jadi ketika ditransaksikan boleh saja sifat alamiah usaha itu bisa saja untung bisa saja buntung tapi dengan riba yang buntung diabaikan Karena buntung itu akhirnya jatuh risiko si siapa si peminjam. Pada risiko harusnya sama-sama dibagi. Makanya dalam Islam kita mengenal konsepnya bukan risk transfer tapi risk sharing. Kita tidak mentransfer risiko kita kepada orang lain dan orang lain akhirnya mati matian untuk bisa mencari uang agar bisa membayar uh, apa bunga kesepakatan tadi tidak bisa seperti itu, makanya yang dianjurkan adalah mudharabah berbagi hasil atau kalau tidak berbagi hasil, berjual beli saja nah kalau saja riba sudah tidak ada maka tentu orang, kalau mau meng-generate income dia mau menghasilkan income lagi tidak ada jalan lain kecuali masuk ke pasar produksi sesuatu atau kalau dia tidak punya waktu untuk memproduksi sesuatu dia bisa mem memasukkan modalnya kepada orang yang memproduksi itu berinvestasi, baik dengan mudharabah berbagi hasil dengan skema mudarabah maupun musyarokah yeah. tapi soko guru ekonomi adalah tadi jual beli makanya di Quran juga tidak pernah disebutkan mudarabah musyarokah yang, di, yang kita kenal dalam Quran hanya buy yeah, jual beli karena memang jual beli itulah yang memproduksi barang, memproduksi value added begitu juga maisir pak kenapa dilarang? Karena kalau ada perjudian, maka akan ada sejumlah uang yang akhirnya mengendap di satu tempat untuk ditransaksikan judinya. Boleh saja, boleh jadi dia akan mengalir ke sektor real, boleh jadi dia akan memproduksi barang, tapi dia akhirnya membutuhkan waktu sekian lama untuk bisa masuk ke sana. Dan sekian lama itu kalau terus-terus berlangsung, maka ekonomi tidak akan maksimal. Karena uang yang harusnya memproduksi barang dan jasa, itu tersendat alirannya oleh apa? transaksi judi. Ya. Jadi uh, analogi yang sangat sangat sederhana kalau Bapak main judi misalkan ya nunggu waktu apa? Uh, siaran langsung gitu MU lawan Chelsea ntar malam jam 02. Sambil nunggu Bapak main judi berempat. Masing-masing punya uang 100 juta. Sehingga di di dalam di atas meja ada 400 juta total kan ya? Ya, 400 juta nanti ketika jam 2 selesai judi pertanyaannya apakah uang yang di atas meja akan bertambah atau berkurang totalnya tetap yang berubah cuma komposisinya yang tadinya masing-masing 100 juta boleh jadi komposisinya sudah berubah karena ada yang menang ada yang kalah tapi totalnya tetap segitu bapak bayangkan itu kalau dia main judi dari jam 6 sampai jam 2 pagi Uang yang tertahan untuk bisa masuk ke sektor real ada sekitar 400 juta. Tapi kalau sekarang yang main bukan 4 orang. Dan uang yang dipertaruhkan di meja judi bukan cuma 400 juta. Tapi triliunan. Maka sekian, sekian orang di dunia, itu tidak akan memperoleh kemanfaatan dari uang yang harusnya memproduksi barang dan jasa. Makanya LSM Amerika mengatakan, uang yang ada di sektor keuangan spekulasi itu sekitar 1,5 triliun US dollar per hari, 1,5 triliun US dollar per hari, sementara uang yang kapitalisasi uang yang ada di sektor barang dan jasa 6,5 triliun US dollar per tahun. Jadi kapitalisasi sektor real di dunia 6,5 triliun US dollar per tahun. Sementara uang yang ada di sektor keuangan, yang dimainkan di pasar uang maupun di derivatif, ada 1,5 triliun US dollar per hari. Jadi bandingnya, harus apple to apple Pak ya, yang 1,5 dikalikan 365 hari dulu, baru dibandingkan dengan 6,5 triliun US dollar per tahun. Dengan, kompos, dengan kecepatan yang lebih tinggi di sektor keuangan daripada sektor barang dan jasa. Sektor barang dan jasa itu sektor real Pak, yang disebut sektor real itu sektor yang memberikan value added ya. Sementara uang Ketika ditransaksikan Maka cuma itu-itu saja ya. Itu di sektor mana Pak? Komersil Ketika panduan syariah tidak memperkenankan Riba, maisir Dan mewajibkan zakat Maka satu-satunya jalan untuk Mengenerate income sekali lagi Untuk memperoleh pendapatan Cuma masuk sektor Barang dan jasa If you want to earn something just produce something. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, ya produksi sesuatu. Baik itu barang maupun manfaat. Makanya disebut barang dan jasa. Kalau Bapak memberikan manfaat baru secara syariat diperkenankan Bapak memperoleh profit. Sem sesimpel itu, sesederhana itu ekonomi syariah. Sesederhana itu. Selain itu, manusia diminta untuk apa? Juga punya rasa kepedulian buat orang lain. Maka diminta dia untuk meningkatkan keimanannya. Kezuhudannya pada harta. Ukhuahnya keerat eh, ke erat kaitannya dengan sesama manusia. Persaudaraannya sesama manusia. Sehingga kalau dia lihat ada orang yang tidak mampu. Ringan dia untuk memberikan hartanya. Dan itu sifatnya apa? Sukarela. Tidak seperti yang tadi. Wajib zakat prohibi prohibition of riba atau prohibition of maisir. Pelarangan riba, pelarangan maisir. Ada infak, ada sedekah, ada hadiah, ada wakaf yang sifatnya sukarela, yang kemudian memperbanyak harta di masyarakat. Tapi sifatnya sukarela. Sangat bergantung pada keimanan saja. Saya ilustrasikan begini, Pak ya. Saya ilustrasikan begini. Ini sebenarnya siklus-siklus ekonomi, Pak. Siklus yang pertama, ya, Bapak-Ibu sekalian. Siklus yang pertama, rumah tangga itu menjadi tenaga kerja dari perusahaan. Ketika dia bekerja, maka dia dapat upah, betul kan? Ketika dia dapat upah, maka upah itu dibelanjakan, dikonsumsikan untuk beli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan, betul? Sehingga siklusnya sempurna, tidak ada yang tidak ada yang bocor kalau istilah ekonomi, tidak ada yang leakage, ya. tidak ada yang bocor dalam ekonomi. Karena semua produksi itu berputar secara sempurna. Semua faktor produksi uh, terpasang semuanya. Apa yang disebut dalam istilah ekonomi full employment. Jadi apa yang didapat oleh rumah tangga, apa yang didapat oleh perusahaan, itu juga yang kemudian diproduksi secara berputar. Tidak ada yang bocor. Tapi bagaimana kalau ternyata si rumah tangga, ya sektor rumah tangga, itu mengambil sebagian upahnya, kemudian di Tabung. Apa yang terjadi? Berarti apa Pak? Kalau dia terima 10 juta, dia tabung 1 juta, maka uang yang tersuntikan ke ekonomi cuma berapa? 9 juta. Padahal kapasitas perusahaan 10 juta. Kalau ternyata yang disuntikan cuma 9 juta, maka perusahaan apa? Apa yang terjadi di perusahaan Pak? Berarti memproduksi lebih? Lebih sedikit barangnya kan? Karena... Dibeli cuma 9 juta Tadi kapasitasnya 10 juta Kalau ternyata yang dia produksi cuma 9 juta Konsekuensi buat perusahaan apa Pak? Produksi berkurang Tentu saja harusnya untuk menjaga Produksi perusahaan PHK dong e, Tenaga kerja Karena kapasitasnya cuma 9 juta Artinya kalau disimpan di Ya Bapak bapak sekalian, kalau saya saving, tadi saya terima 10 juta, saya saving 1 juta, maka 1 juta itu masuk di sektor keuangan. Kalau tidak ada kucuran dari sektor keuangan ke perusahaan, maka perusahaan akan menderita 1 juta, karena kapasitasnya 10 juta. Oleh sebab itu, dia harus sempurna siklusnya, maka yang dilakukan oleh ekonomi apa? Investasi harus sama dengan Saving. Investasi dari sektor keuangan harus sama dengan tabungan. Itulah menjaga ekonomi. Sesederhana itu, Pak. Tapi apa kenyataannya di lapangan di ekonomi? Apa yang terjadi? Ternyata sektor keuangan melakukan inovasi di luar apa kemampuan sektor real. Muncullah sektor keuangan yang begitu menggurita... Bukan cuma memfungsikan diri seperti fungsi awalnya, cuma menjadi intermediary agent. Atau intermediary agent, Pak ya? Cuma agen perantara dari surplus spending unit kepada deficit spending unit. Kepada orang yang punya uang, kepada orang yang butuh uang. Tapi ternyata sektor keuangan menjadi sektor lain yang bisa meng-generate income. Yang bisa menghasilkan pendapatan. Akhirnya orang cuma main saja di sini. Saving yang masuk di sini tidak sama lagi dengan kucuran investasi yang masuk kemari. Karena ternyata di sini pelaku-pelaku sektor keuangan saling berinteraksi dan membuat apa putaran uang tersendat di sektor itu. Bisa diikuti bapak-ibu sekalian? Realitanya di lapangan yang terjadi adalah uang terkonsentrasi di sektor ini. Maka Inilah yang disebut dengan dua sektoral besar ekonomi. Ada sektor real di sini memproduksi barang dan jasa. Ada sektor keuangan di sini. Padahal dalam Islam semuanya harus bermuara untuk memproduksi barang dan jasa karena dari value edit itulah kemudian layak kita mendapatkan income. Kalau dikembangkan lagi bapak ibu ada sektor pemerintah ada sektor luar negeri. Kalau sektor pemerintah, ya pemerintah mengambil pajak dan pajak itu kemudian diberikan lagi kepada ekonomi berupa subsidi. Begitu seterusnya. Dan ini yang perlu dijaga. Tapi dengan adanya transaksi-transaksi modern saat ini, orang lebih suka taruh uangnya ketika ada berlebih, lebih produk uh, apa? lebih generate income dengan cara yang mudah dan cepat. Akhirnya terbentuklah sektor keuangan yang membuat ekonomi menjadi lebih pincan. Itu maka Bapak Ibu pernah mendengar kalau terjadi krisis ada yang disebut dengan apa uh, bubble ekonomi. Karena yang terjadi bubble, bubble itu gelembung Pak ya. Gelembungnya adalah membengkaknya uang di sektor keuangan, melebihi kemampuan serap dari sektor real. Orang yang punya uang lebih suka taruh uangnya apa, di pasar keuangan daripada buka warung, buka sawah, padahal beras dibutuhkan. Tapi penambahan sawah tidak bertambah sesuai dengan permintaan. Akhirnya yang terjadi apa? Ya tetap saja inflasi. Padahal kalau ada demand sepatutnya ada supply. Tapi ternyata preferensi manusia lebih suka tadi. Memaksimalkan keuntungan saja Bukan memaksimalkan kemanfaatan Karena prinsip ekonomi adalah Maximizing pleasure, minimizing pain Maksimalisasi kenikmatan Minimalisasi penderitaan Prinsip yang dipegang oleh setiap apa? Manusia Tapi ketika itu diterapkan dalam konteks jamaah Maka akhirnya semua jamaah Menderita Karena uang yang tersedia Untuk produksi barang dan jasa Yang kedua Ketika semua orang cuma fokus pada dirinya saja. Artinya, tidak peduli dengan orang lain. Ya kalau kamu cari uang, apa kalau mau kebutuhanmu terpenuhi, kerjalah. Tapi bagaimana bisa bekerja? Karena modal untuk bekerja, kebanyakan di oleh orang-orang kaya. Bapak-Ibu sekalian, dalam ekonomi, ada satu sektor yang kita sebut dengan sektor konsumsi. Ya, kalau bisa lihat di sini, Bapak, mungkin kalau Bapak yang latar belakang ekonomi, paham sekali ini rumus yang di atas ini. Total volume ekonomi, yang kita sebut dengan GDP itu gross domestic product, yang biasa kalau pertambahannya itu disebut dengan pertumbuhan ekonomi. ya Atau yang kalau dalam bahasa ekonomi disebut Y, yield, adalah komponen-komponen dari konsumsi, investasi, government spending, belanja pemerintah, Konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor, dikurang impor. Itu saja Pak rumusnya. Ya. Ada sektor konsumsi yang paling menjadi motor, terutama di negara-negara berkembang. Sekali lagi Pak ya. Sektor konsumsi yang menjadi motor di negara-negara berkembang, apalagi Indonesia, populasinya berapa? 260 juta sekarang Pak ya. Sensus kan menyebutkan 257 pak mungkin sekarang sudah 260 juta 260 juta itu pak kalau bandingin dengan Malaysia saja Malaysia cuma 26 juta makanya ASEAN ini penggeraknya Indonesia pak. kalau Indonesia nolak bubar itu ASEAN karena marketnya raksasa sekali nah kalau bapak bisa lihat konsumsinya itu tinggi, apalagi dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah yang mendekati 30 juta Bapak bisa bayangkan sekarang, Indonesia rasanya kalau pengamat ekonomi bilang Indonesia ini ketika sudah booming masyarakat menengahnya, rasanya kita juga gak butuh pemerintah karena by remote, ekonomi itu berjalan dengan cepat kalau menggunakan siklus ini Pak ya Apalagi kalau pemerintahnya cuma jadi beban gitu, bikin isu sana, isu sini gitu ya. Enggak kasih solusi. Nah di ekonomi, salah satu sektor yang paling krusial itu konsumsi, Pak. Di teorinya, total konsumsi dari sebuah masyarakat dalam sebuah negara, di teori ekonomi Islamnya, itu dua jenis masyarakatnya. Masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Masyarakat miskin konsumsinya akan sangat tergantung pada subsidi. Masyarakat kaya sangat tergantung dari preferensinya. Bisa di ini apa? Konsumsi masyarakat itu masyarakat ada dua, masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Masyarakat miskin konsumsinya sangat bergantung pada subsidi. Sementara masyarakat kaya bukan karena subsidi, tapi sangat bergantung pada apa? Pada preferensinya Karena apa? Preferensi yang menentukan berapa banyak konsumsi yang dia keluarkan Berdasarkan pendapatan yang dia terima Karena biasanya orang kaya tidak akan pernah membelanjakan semua pendapatannya Kalau bapak punya 10 juta gaji Apa 10 juta itu keluar secara total pada akhir bulan? Tidak Pasti ah, saya belanjakan cuma 80% deh Nah 80% itu yang disebut dengan preferensi Bapak ibu sekalian dalam ekonomi Islam yang berperan sangat dalam menentukan besarnya konsumsi adalah zakat. Buat orang kaya, zakat memotong pendapatannya untuk bisa dibelanjakan. Tapi apakah efeknya signifikan terhadap total konsumsi? Kan kalau kita logikanya, Pak kalau ada zakat kan berarti konsumsi saya berkurang. Karena kan harus dipotong sama zakat. Sekarang pertanyaannya buat orang kaya apakah kalau saya potong sama zakat terus konsumsi anda betul-betul berkurang saya punya gaji 10 juta kebiasaan konsumsi 7 juta terus kalau dipotong 2,5% 2,5% berarti berapa pak? dari 10 juta, 250 ya yang biasa bayar zakat pasti tahu nih kalau yang gak sering bayar zakat pasti ngitung-ngitung lagi harus sering pak ya, wajib e, biar ekonomi itu semakin makmur nah kalau dipotong 2,5% 250 ribu dari 10 juta apa kemudian konsumsi bapak yang biasanya lazim 7 juta berkurang? orang-orang yang biasa punya uang kalau saya pak gaji 10 juta dipotong 250 ribu yang saya potong saving saya bukan konsumsi saya karena biasanya saya ingin mempertahankan apa kenikmatan yang sudah lazim saya terima Sehingga untuk orang kaya, zakat itu cuma memotong apa? Saving, tabungan. Sementara untuk orang miskin, kalau dikasih subsidi berupa zakat, apa semua zakatnya dibelanjakan? Ya pasti, Pak. Karena dia kurang. Gak mungkin dia arisan. Apalagi beli saham. Jadi efektif uang itu, kalau diberikan ke tangan orang miskin karena punya efek yang langsung buat apa? ekonomi berupa konsumsi. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, itu kenapa perbanyak sedekah? Karena sedekah itu akan apa? memakmurkan ekonomi. Karena satu waktu Bapak akan tahu bahwa akhirnya ekonomi akan membesar volume transaksinya karena sedekah. Karena kita sedang mengakomodasi sejumlah orang yang tadinya tidak bisa masuk pasar, akhirnya bisa masuk pasar untuk belanja barang. Sehingga efeknya membesar buat ekonomi. Tapi kalau orang kaya, makanya... Yang perlu diatur sebenarnya orang kaya nih Pak. Orang miskin gak usah diatur. Orang miskin tuh disubsidi. Kalau orang miskin perlunya cuma dibina saja. Agar naik harga dirinya. Kehormatannya. Tidak perlu minta-minta atau sampai harus mencari nafkah. maisha, dengan cara memelacurkan diri atau jadi preman atau kerja-kerja yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Membaikan seperti ini uh, uh, saya ingin ingin sampai pada materi yang selanjutnya biar saya enggak lama di sini ya. Jadi ini di sini saya ingin coba memahamkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sirkulasi harta atau sirkulasi uang harus sempurna. Itu kenapa di Syariat ada panduan-panduan yang sifatnya syari apa syari' ya, hukum dan ada yang sifatnya akhlak, aqida dan akhlak, perilaku agar harta itu betul-betul sempurna berputar di masyarakat sehingga tidak akan ada lagi nanti di akhirat ada orang yang mengatakan e, malaikat ketika ditanya kenapa kamu tidak sholat e, harus kejar setoran. Harus cari nafkah untuk anak istri saya. Kenapa kamu bermaksiat? Ya, gak ada tempat lagi saya bekerja kecuali di tempat maksiat itu. Karena orang-orang harta terlalu rakus dengan hartanya dan tidak memberikan kami kesempatan untuk bisa bekerja. Maka sampai detik pada saat itu, jangan salahkan nanti di akhirat ada orang-orang kaya diseret sama orang-orang miskin untuk masuk neraka bersama-sama. Nanti di akhirat juga akan disebutkan di Quran. Ada orang-orang miskin yang mentertawakan orang kaya ada orang-orang bodoh dalam tanda kutip yang mentertawakan orang-orang cerdas karena apa tadi? cerdasnya cuma parameter untuk mencari harta cerdas, tapi tidak cerdas dalam membelanjakan dan memanfaatkan miskin betul miskin, tapi bisa menjaga kehormatannya, sementara orang kaya terbuai dengan kenikmatan harta jadi punya resiko masing-masing orang miskin punya resikonya fakir mendekatkan diri kepada kekufuran orang kaya juga begitu semakin banyak hartanya semakin akrab dengan harta dan fasilitas dunia dan akhirnya apa cinta dunia takut mati itu disebutkan kenapa kita nanti di akhir zaman banyak orang-orang yang kena penyakit wahan ya. sahabat bertanya apa itu wahan orang yang cinta dunia takut mati kalau ditanya kenapa disampai cinta dunia saya sangat yakin pak alasan yang utama adalah terlalu akrab dengan Kenikmatan dunia yang kita sebut dengan harta itu Maka Saya mengajak Buat bapak ibu sekalian Jaga diri, kita cari harta Untuk juga bisa memberikan kemanfaatan Buat orang lain Ini uniknya Islam Diminta mati-matian cari harta Tapi kemudian dianjurkan Untuk menjaga jarak dengan harta Tidak terlalu akrab hatinya dengan harta Karena apa? Karena memang harta itu alat untuk memuliakan diri. Itu kenapa Rasulullah katakan apa? Karunas khair, an haulim lindas. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain. Dan alat yang paling efektif untuk menjadi bermanfaat adalah harta. Itu juga kenapa Rasulullah katakan nikmalul soleh li rojulis soleh. Harta yang terbaik di antara kalian adalah harta yang di tangan orang-orang soleh. Maka sebenarnya intinya adalah menjadi manusia soleh, baik miskin maupun kaya. Tapi nanti konsep miskin ini perlu kita kita bedah Tersendiri pak ya Karena sejatinya Allah tidak memberikan kemiskinan Allah memberikan apa? Kekayaan dan kecukupan Bukan kekayaan dan kemiskinan Miskin itu cuma apa? Coba identifikasi saja pada saat di dunia Tapi sebenarnya Buat sementara orang miskin itu cukup saja Cukup Terakhir bapak ibu sekalian Di ekonomi di ekonomi ada dua sektoral juga untuk menyediakan barang dan jasa ada pemerintah dan ada swasta bapak ibu yang kerja di sini kebanyakan swasta pada dasarnya adalah menyediakan fasilitas berupa barang dan jasa kepada masyarakat kalau ternyata swasta tidak bisa dimasuki karena biasanya barang dan jasa yang diproduksi oleh swasta harus bisa diambil lewat apa? pasar kalau orang tidak bisa masuk pasar seperti orang dua pak, dari mana dia memperoleh barang dan jasa? Kan mekanisme untuk memperoleh barang yang dihasilkan oleh bapak-bapak di sektor swasta, kan harus masuk pasar. Karena mekanisme pasar yang membolehkan orang untuk bisa mengakses. Tapi untuk masuk pasar, dia harus punya purchasing power. Nah, kalau banyak orang yang tidak punya purchasing power, siapa yang menyediakan harta itu? Siapa yang menyediakan fasilitas itu? Tentu saja, sektor kedua, pemerintah. Gitu Pak ya? Kalau bapak misalnya kerja di rumah sakit swasta, kalau orang buafat tidak bisa mengakses rumah sakit bapak, tentu saja pemerintah harus menyediakan rumah sakit yang bisa diakses oleh masyarakat. Itu saja. Sehingga dua sektoral ini sebenarnya intinya adalah menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi oleh dua sektoral ini, swasta dan pemerintah, maka akan semakin sejahtera masyarakat. Gitu Pak ya. Kalau saya visualisasikan begini. Ini sektor pemerintah yang menjadikan barang-barang sifatnya public goods, jalan, jembatan, rumah sakit yang tidak pernah diproduksi oleh swasta. Apa ada jembatan yang diproduksi oleh swasta kecuali jalan, jembatan di jalan tol, gitu kan? Tapi kalau sudah ada jalan tol pasti ada plaza tol, harus bayar itu orang-orang yang masuk situ. Tapi kalau jalan arteri kan nggak pernah ada plazanya, gitu ya. Semakin banyak barang yang diproduksi oleh pemerintah, maka akan semakin sejahtera karena orang kemudian bisa memanfaatkan itu. Yang kedua, sektor swasta memproduksi barang dan jasa. Kombinasi keduanya, ini memproduksi barang. Semakin banyak arsiran warna kuning ini, maka akan semakin puas masyarakat. Itu saja. Nah, bagaimana cara mem mem membesarkan ini? Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, untuk membesarkan sektor swasta Terutama uang Itu tidak boleh mengendap Harus masuk ke sektor swasta Menambah modal untuk produksi barang dan jasa Sehingga akhirnya Ini semakin memanjang kemari Begitu juga dengan pemerintah Jika saja masyarakat itu Juga ikut andil dalam hal wakaf Misalkan, wakaf itu kan sebenarnya Investasi sosial pak, Yang menambah barang dan jasa di masyarakat Yang tidak perlu dibayar Sehingga yang ininya juga naik ke atas. Jadi kalau ini naik ke atas, ini naik ke atas, maka arsirannya membesar. Bisa dibayangkan, Pak? Itulah sebenarnya fungsi ekonomi. Sesederhana itu, Bapak-Ibu sekalian. Itu mengapa, sekali lagi, buat Bapak-Ibu sekalian, kita berekonomi ini bukan sekedar untuk kita nikmati. Tapi untuk juga menjaga orang lain agar tidak apa bermaksiat, Bapak Ibu bayangkan berapa jumlah kalau di data-data statistik in Indonesia itu ada yang disebut dengan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial di dalamnya ada pengemis, pelacur, gelandangan, ya, preman, berapa jumlah itu semua besar sekali. Nah ini yang kenapa kita butuh sistem yang baik dan perilaku manusia yang bersahaja yang penuh dengan akhlak-akhlak yang sangat peduli dengan orang lain ini saja mungkin saya bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan menambah uh, apa inspirasi, menambah semangat bahwa kita kerja ini bukan untuk diri kita saja at least sebenarnya kan juga untuk anak istri untuk keluarga, tetangga dan lain sebagainya dan mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti di akhirat di tempat yang paling baik dan terbaik yaitu surga. Bilai Taufik Walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.